Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahibabi rahmatillah adada ma fi ilmi Allah Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu bihalana futuhal arifin Wa tufaqihuna biha fid din wa ala ahli wa sahbih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin Para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah Malam hari ini kita bisa berkumpul kembali Di majlis ar raudha ini dalam keadaan sehat suhihah walafiah InsyaAllah yang sakit jadi sembuh Jadi sehat dan yang sehat, awet sehatnya selama-lamanya, panjang umur semuanya, dalam keadaan yang indah, bahagia, penuh nikmat, Rezekinya melimpah ruah datang dari segala arah tanpa susah payah dan penuh barakah. Dan insya Allah setelah semua itu nanti, akhir usianya husnul khatimah. Di kuburnya mendapatkan kenekmatan Dibangkitkan bersama para nabi, para rasul, para suhadak, para solehin Dan masuk surga dalam kelompok nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Amin Allahumma Amin Malam ini Kita akan kembali Mempelajari untian-untian hikmah Yang pernah disampaikan oleh Syekh Ibn Al-Fa'illah Asgandari Yang dikenal dengan kitab Al-Hikam yang dikenal dengan kitab Al-Hikam. Hikam yang pertama atau hikmah yang pertama sudah, hikmah yang kedua juga sudah masih ingat hikmah yang kedua keinginanmu untuk berlepas diri dari upaya-upaya dari usaha, yaitu tajrid, ya dan seterusnya. Nah, sekarang kita sampai pada hikmah yang ketiga. Hikmah yang ketiga, enggak usah dicatat, enggak apa-apa. Yang penting hafal susah kan ya. Pepoenya didengarkan aja. Sawabikul himam la tahrik aswa al aqdar. Sawabikul himam la tahrik aswa aswaral aqdar. Ya, sawabikul himam la tahrik aswaral aqdar. Sawabikul himam itu dari sabiqah. Al himam itu jamak dari himmah. Himmah itu semangat kalau sabiq itu yang terdepan. Jadi kalau diterjemahkan sawabikul himam semangat-semangat yang tinggi. Ya, semangat-semangat yang tinggi, semangat-semangat yang kuat, yang terdepan la takhriku tidak bisa menembus merobek aswarol aqdar, tembok-tembok benteng-benteng daripada takdir. Jadi semangat yang tinggi tidak bisa merobohkan, tidak bisa merobohkan, tidak bisa menembus benteng-benteng takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, punya semangat yang tinggi, ingin menikah, duit ada, kerjaan ada, calon ada, semangat menggebu-gebu. Lebih dari semangat 45, semangat 2015 itu ya, pol-polan sudah semangatnya. Tapi tidak mungkin itu bisa menembus tiretak takdir. Kalau takdirnya memang jatahnya nggak nikah, walaupun berupaya sampai seperti apapun, semangatnya pol seperti apapun, tetap ya tidak akan menikah. Jelas. Nah, ini cuma contoh. Jangan ngelire Edwin semua ya. Semua kok ngelire Edwin? Edwin ini belum semangat. Ya belum semangat. Jadi. Ini cuman gambaran kecil. Coba sekarang kita kupas. Sekarang kita kupas. Para wali orang-orang yang soleh dan murid-muridnya, jadi yang udah jadi wali tingkat tinggi maupun murid-muridnya, itu punya semangat yang mudah terwujud. Pengen dapat emas, dapat. Pengen A, ya dapat A. Pengen B, ya dapat B. Jadi semangatnya itu kuat, sehingga oleh Allah Ta'ala diwujudkan. Itu orang-orang so, soleh. Kenapa bisa terwujud? Karena orang-orang yang soleh itu, semangatnya diiyakan sama Allah. Semangatnya diiyakan oleh Allah. Pengen A dituruti, pengen B dituruti, pengen C dituruti. Kenapa begitu? Karena ya, tangannya Allah menjadi tangannya dia, Ya, kemudian kalau pendengarannya, ya Allah menjadi pendengarannya dia. Kalau melihat, ya Allah jadi penglihatannya dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sohi. Artinya apa? Artinya Allah memberi dia pandangan yang tidak sama dengan manusia. Biasa. Allah beri dia pendengaran yang tidak sama dengan manusia. Biasa. Allah beri dia kekuatan yang tidak sama dengan manusia. Biasa. Dibedakan sampai-sampai di hadis disebutkan. Allah mengatakan, aku menjadi tangannya yang dengan itu dia memegang. Aku menjadi telinganya yang dengan itu dia mendengar. Aku menjadi pandangannya yang dengan itu dia memandang. Meskipun Allah tidak jadi seperti itu. Paham ya? Allah mahasuci dari diserupakan dengan makhluk. Hanya saja itu gambaran Allah sangat mencintai hambanya itu. Sehingga hamba itu apa yang dipandang. Kalau dia senang, Allah senang. Kalau dia benci, Allah pun benci. Apa yang didengar, ya, yang dia senang, allah pun senang, yang dia nggak senang, allah pun tidak se senang. Apa yang dia lihat, orang lain nggak bisa lihat, maka dengan kekuatan dari allah dia bisa meli melihat. Dengan pendengaran dari allah maka dia bisa mendengar. Seperti nabi sulaiman alaihissalam. Bagaimana nabi sulaiman bisa mendengar ngobrolnya semut? Semut ngobrol. Bapak ibu, kira-kira semut jalan bisa dengar suaranya? Ndak. Lah kalau semut ngobrol, seandainya kita bisa denger obrolannya semut itu seneng atau stres? Stres. Terlalu rame kan bising. Dan Nabi Sulaiman sallallahu dikasih kemampuan bisa mendengar suara semut jarak kilo. Berapa kilo itu jauh ya? Bisa ter terdengar. Ini termasuk manusia-manusia yang pendengarannya sudah dirubah oleh Allah subhanahuwataala karena Allah menjadi pendengarannya. Artinya Allah beri dia kekuatan yang tidak sama dengan manusia yang lain. Nah, Orang-orang soleh ini kalau sudah muncul semangatnya, himmahnya, semangatnya muncul, pengin a jadi a, pengin b jadi jadi b. Tapi walaupun seperti itu, walaupun seperti itu, tetap tidak bisa menembus tirotak. Takdir, wali orang soleh pengen A takdirnya B, ya jadinya tetap B, enggak mungkin A. Paham ya? Makanya enggak ada judulnya wali bisa mengalahkan takdir, enggak ada. Takdir Allah itu ketentuan Allah, jadi tidak bisa dikalahkan oleh A apapun. Nah di sini ada satu pelajaran yang akan kita bahas satu jam setengah. Bab semangat, bab semangat. Boleh nanya. Kita ini punya semangat tinggi atau semangat loyo? Nanya ini, semangat tinggi atau semangat loyo? Sudah mulai turun, tadi tinggi sekarang standar Sebagian tetap loyo gitu ya Semangat tinggi itu yang bagaimana? Contoh, nanya-nanya Siapa di sini yang ingin jadi wali Allah, angkat tangan? Tidak, tidak semua ini semua ingin jadi ahli Allah insyaAllah ya. Pengen. Siapa yang ingin jadi seperti Syabdul Qadir al-Jilani angkat tangan? Siapa yang ingin lebih hebat dari Syabdul Qadir al-Jilani angkat tangan? Loh ya, pengen aja enggak berani kok ya. ya Syabdul Qadir al-Jilani senang kalau Allah, ada orang yang ingin jadi lebih, lebih hebat dari beliau. Pengen. Beli, oh, Apakah ini semangat? Belum. Itu baru angan-angan angan, angan, angan-angan. Semangat itu diiringi dengan dengan perbuatan, itu semangat, ya dengan perbuatan. Semangat itu tekad tekad itu sama dengan niat, tapi niat itu gak ada judulnya cuman ngomong. Niat itu diiringi dengan perbuatan. Niat sholat ya Allahu akbar, ya kan? Niat puasa ya nanti setelah waktu yang gak makan gak mie. Minum dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Niat pengen jadi seperti Syaikh Abdul Qadir Al Jilani, Pak Dia Isak aja enggak dijalankan. Nah, ini namanya ini semangat atau semungut atau apa ini? Cemungut itu ya, bukan semangat itu. Semangat tinggi sama angan-angan itu beda. ngelamun sama bersemangat itu beda. Saya pengen jadi orang kaya, berangkat ke pasar lah itu namanya sema. Semangat. Saya pengen jadi orang kaya. Cuma diem dok. Pengen suki. Pengen suki. Saya pengen kaya. Itu bukan semangat. Itu bukan Semangat. Kap himmah. Kalau punya semangat yang tinggi. Contoh. Boleh. Boleh ngasih contoh. Kata. Kata yang mau mau madamkan api yang bakar Nabi Ibrahim. Masih ingat ceritanya kan? Kata itu. Lepas kata itu lihat Nabi Ibrahim mau diobong. Katanya, enggak tega. Maka kata enggak banyak ngomong. Langsung dia usaha. Langsung dia usaha. usaha. Jadi enggak banyak mikir. Wah, kesian nanti Nabi Ibrahim dibakar ya. Kesian, kesian, kesian. Tenggak ada usaha. Nah kata enggak begitu. Kata usaha. Usahanya bagaimana? Langsung kata ambil air. Bayangkan ni kata ambil air. Berangkat ke api yang membakar Nabi Ibrahim. Padahal enggak mungkin bisa dekat-dekat. Uang jarak satu kilo setengah aja burung di atas udara mati terbang, terpanggang. Tapi kata ini semangatnya tinggi, akan aku padamkan api yang bakar Nabi Ibrahim. Dia bawa air di mulutnya, kemudian dia lemparkan. <tuh> Saya mau nanya, berapa meter kira-kira itu? Kalau ada lomba melempar air dari mulut kata, yang juara kata yang mana kira-kira? Mungkin lebih hebat loncatnya daripada daripada semburannya, kan seperti itu. Maka kata ditanya, Kenapa kamu kok nyembur-nyemburkan air yang dikit itu ke ke api namrud? Jawabannya, saya ingin padamkan api yang dibuat namrud untuk bakar Nabi Ibrahim. Ini, ini namanya semangat tinggi. Walaupun yang dilakukan enggak besar. Dalam pandangan manusia. Tapi buat kata itu pol-polan. Ya buat kata itu pol-polan. Usahanya semaksimal mungkin. Mungkin dan segera itu namanya semangat tinggi meskipun meskipun air yang dia bawa tidak mungkin bisa memadamkan api miturut akal manusia. Tapi berkat semangat kata ini maka Allah melindungi kata umat Islam tidak dianjurkan membunuh kata umat Islam tidak dianjurkan membunuh kata baca itu dalam berbagai hadits disolih Bukhari misalnya ya ini contoh lain halnya dengan cicak atau tokek. Cicak sama tokek kan serumpun itu ya. Dia datang ke apinya Namrud. Sepul-sepul. Padahal ini sebulannya enggak mungkin bisa mada, apa membuat api jadi besar. Tapi ditanya. Kenapa kamu kok meniup-niup api itu dari jarak yang sangat jauh? Jawabannya. Saya ingin buat api itu semakin besar. Ini semangat tinggi. Semangat tinggi tapi jelek. Semangat tinggi tapi jelek. Hasilnya umat Islam dianjurkan membantai cicak dimanapun berada. Makanya Sayyidatuna Isyar R.A. Itu kalau kita lihat dalam hadir-hadir Disebutkan istri Nabi ini Di rumahnya ada tombak kecil Seperti busur panah gitu ya Tombak kecil seperti busur panah Maka seorang sahabat ketika Masuk rumah beliau radhiyallahu R.A. melihat ada tombak kecil Di rumahnya istri Nabi Nanya, itu buat apa? Jawabannya, dulu saya berburu cicak Kami berburu cicak Menggunakan tombak tar, tersebut Nah kenapa seperti itu? Karena semangatnya Cicak tadi besar tapi jelek, maka ia dihukum. Ya besar tapi jelek di dihukum. Pertanyaan saya sudah punya semangat tinggi atau belum ni? Kok diam semua kenapa? Semangat tinggi dulu, semangat tinggi. Pengen apa? Jadi wali. Ya tinggal kita contoh. Wali Bak Dia kita Bak Dia. Wali Ta Hajud kita. Tahajud, Wali solat witir kita solat witir Lali, Wali sodakoh kita sodakoh Meskipun kadarnya kecil <laughs> Kadarnya ke kecil Kita mungkin bisa tahajud dua rokaat Mudah dua rokaat Witir sebahil-bahilnya orang witir Satu rokaat Dah witir satu rokaat Tahajud dua rokaat Dhuha dua rokaat Dikit semuanya, tapi dia sudah mencontoh para wali. Ini namanya punya semangat tinggi. Semangatnya udah gede. Gede dulu semangatnya. Dan semangat tinggi ini dibutuhkan. Allah, Allah ngasih orang bukan sesuai dengan besarnya amal, tapi Allah ngasih seseorang sesuai dengan besarnya semangatnya. Boleh nanya? Boleh? Boleh? Sekarang saya mau nanya. Kira-kira kita solat sekhusuk para wali, bisa tak? Jujur, belum bisa kan? Belum bisa. Mungkin lo, mungkin lo. Sampai mati mungkin kita belum bisa. Mungkin ya. Tapi mudah-mudahan bi bisa. Tapi kalau kita ngukur diri kita sekarang ini kan mungkin belum, belum bisa. Tapi semangat kita apa? Ya Allah, saya pengen khusuk seperti para wali. Allah, walaupun gayanya dulu ni. Allah, semangatnya gitu. Allah ngasih dia sesuai dengan semangatnya Oh ini semangatnya Semangat para wali ini Ya ganjarannya ya ganjaran para wali nah, Kalau semangatnya semangat ayam loh. Ya ganjarannya ganjaran ayam Semangatnya du dulu Makanya semangat ini penting Semangat ini pen penting Himmahnya pen penting Harus semangat yang tinggi Allah ngasih sesuai dengan besarnya semangat Bukan besarnya amal Contoh dalam riwayat disebutkan ibu-ibu suka sedekah tidak Bu? Suka ya? Karena Nabi memerintahkan wanita untuk lebih banyak sedekah daripada kaum pria. Sebab wanita itu lebih banyak ancaman nerakanya. Nah, biar wanita tidak masuk neraka, sama Nabi wanita dianjurkan sedekah, soda, sedekah. Makanya ibu yang sering minta duit sama Bapak untuk sedekah ya, Bu ya. Setuju Ibu? Tuh dengarkan para suami. Makanya para suami ya siapkan uang sebanyak mungkin agar para istri tidak masuk neraka. Kasih istrinya duit untuk soda, sodaqoh, nikmah, biar kamu masuk surga. Sedekah ya, gitu. Iya kan? Iya, ini di terserah panggilannya apa. Kamu soda, sodaqoh. Itu nanti di akhirat dalam riwayat disebutkan ada satu orang yang tanya sama malaikat kaget gitu. Malaikat, saya ini kan nggak pernah sodaqoh, gandum se ...sebesar bukit pasir. Lah ini dirapot saya kok ada. Sodakoh... ...gandum... ...sebesar bukit pasir. Jangan-jangan catatannya keliru ini. Catatannya keli, ...keliru. Malaikat jawab, enggak, enggak keliru. Dari mana ini? Kamu ingat waktu lewat padang pasir? Iya. Terus ada bukit pasir yang sangat tinggi? Iya. Terus kamu mengatakan dalam hati... ...dengan tekadmu yang luar biasa? Ya Allah... Kalau saya punya gandum sebanyak itu Akan saya sedekahkan untuk orang satu kampung saya Kalau saya punya gandum sebanyak itu Akan saya sedekahkan untuk orang satu kampung Kampung saya Nah karena tekadmu seperti itu Allah ngasih pahala kamu Seperti tekadmu Meskipun kamu tidak pernah mengamalkannya Enak atau tidak enak itu? Enak Makanya rugi tidak kalau kita bertekad? Tidak kan? Maka bertekad tekat dulu kalau saya punya duit 100 miliar dolar. Wah, wow. iya, tekadnya gede dulu. Ya, 1 miliar dolar. Kurang-kurang-kurang gede. 1 miliar euro. Oh, lebih lebih banyak lagi kan ya? Saya akan banget bangun masjid terbesar di angkasa. Bukan cuma di dunia, terbesar di, ang di angkasa. Jadi satu pulau mungkin masjid semua. itu Gaya dulu yang penting. Nah, cuman tekad ini dibuktikan. Ini tekad atau angan-angan? Lamunan atau tekad? Lah, Kalau dia tekad, tidak nunggu punya duit 1 miliar euro, apa yang ada di dompetnya mulai disodakohkan. lah itu namanya ber bertekad. Tapi kalau ngomong, kalau saya punya uang 1 miliar euro, saya akan sodakoh sekian. Saya akan bantu orang sekian. Tapi nyatanya dikasih Allah duit yang gak dipakai. Untuk sodakoh. Berarti itu namanya ngalamun. Namanya ngalamun. Bukan ber-berdekat. Jelas? Jelas ya? Jadi semangat tinggi ini. Ciri-cirinya para wali. Jadi gak ada wali kok semangatnya rendah-rendah gak ada. Wali itu kalau punya semangat degat-dekat. Yang besar apa? Besar. Contoh. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. radhiyallahu ta'ala ada seorang Habib marganya bin Yahya. Kalau Anda kenal ada Habib Lutfi bin Yahya. Ya, semoga Allah menjengkan umurnya dalam kebaikan. Nah Habib Lutfi bin Yahya. Ini juga ada Habib kurang lebih 100 tahun yang lalu. ya, 150 tahun yang lalu. Namanya Habib Abdullah bin Umar marganya bin Yahya. Jadi bin Yahya ini mar marga. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu punya... Anak perempuan dan punya anak laki-laki. Nah, pagi-pagi beliau ngomong sama anak perempuannya. Anak perempuannya kerjanya jadi penjahit baju. Ya, jadi penjahit baju. Nah, saya mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Nabi ngasih tahu saya bahwasannya putri saya, yaitu kamu, lagi menjahit bajunya wali. Jadi yang kamu jahit ini bajunya seorang wali. Ada wali mintak dijahitkan baju sama kamu. Lepas itu tu wali tu yang yang jahit baju ini wali orangnya. Wah anak ini perempuan ini senang ngomong sama saudaranya yang laki laki. Ini yang yang pesen baju ini yang jahitkan baju ini kata bapak kita wali nabi yang bilang dalam mimpi yang beliau beliau temukan ya ketemu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah keesokan harinya bapaknya nyari anaknya yang laki laki tidak ada. Tanya sama anak perempuan. Di mana saudaramu laki-laki? Pergi ayah. Pergi ke mana? Ke rumahnya orang yang pakaiannya saya jahit. Yang kata, ayah dia Allah. Semua main ke sana. Semua main ke sana. Bapaknya ini marah. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu marah. Wah anaknya dipanggil semua. Pulang. Gitu ya. Pulang semuanya. Marah. Anaknya bingung. Loh ayah katanya itu wali. Kok kami main ke sana dimarah. Saya enggak ingin kamu main sama wali-wali kelas kecil. Bayangkan deh. Habiskan waktu cuma kumpul sama wali kelas kecil. Saya enggak mau. Kalau main tuh sama wali kelas besar. Tuh pamanmu tuh ya. Pamanmu Habib Abdullah bin Hussein bin Thahir Itu wali kelas besar. Main ke sana. Jangan main ke situ. Itu wali kelas kecil. Bayangkan. Main ke wali kelas kecil aja enggak boleh. Suruh main ke wali yang kelas besar. Itu semangatnya orang soleh begitu. Semangatnya gede luar biasa. Kalau kita lain. Sudah mendingan daripada tidak. Betul kan? Udah, mendingan daripada ti Tidak, anehnya Untuk urusan akhirat Kita itu semangatnya kecil Tapi kalau untuk urusan dunia Tidak pernah, mendingan daripada ti Tidak, sudah cukup Tidak ada, urusan dunia Pagi, siang, sore, malam cari Pagi, siang, sore, malam cari Kalau akhirat, Alhamdulillah Sudah sholat lima waktu, cukup Ini berarti semangatnya apa ini Rendah Bukan semangat ting tinggi Nah semangat ini yang membuat orang menjadi mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan buat orang jadi hina di sisi Allah. Kalau semangatnya baik, maka dia di sisi Allah baik. Kalau semangatnya rendah, di sisi Allah dia juga rendah. Ada satu istilah. Himmatul rijal taqla jibal. Semangatnya kaum pria itu bisa mencabut gunung. Kita masih ingat kisah Bandung, Bondo. Masa Betul kan? Ingat, ya, Kisah-kisah rakyat itu loh. Dalam satu hari buat apa? Candi. ya. Buat apa lagi itu? Model-model begitu kan banyak kan? Cuman sehari sem semalam. Karena semangat yang luar biasa. Bisa enggak? Bisa. Ya, ternyata bi. Bisa. Kalau semangatnya tinggi. Tapi ingat. Semua itu harus sesuai dengan takdirnya Allah. Bukan karena kuatnya semangat dia. Tapi ada kekuatan takdir Allah di dalam semangat ter tersebut. Nah, pernah ini di sini pengen punya semangat tinggi atau rendah? Nah, biar semangatnya tinggi silahkan diminum dulu kopinya ini. Malam ini kita minum kopi, ada yang ngasih kopi agak banyak, jadi e, dibuat minum malam hari ini ya. Silahkan minum kopi dulu, minimal udah seperti para wali. Karena kopi itu minuman para para wali dulu lo ya dulu kalau sekarang minuman orang-orang yang suka melek malam <laughs> ya melek malam dalam tanda petik gitu ya bukan melek malam tahajud melek malam pokoknya melek malam ah nyantai ya kita ngaji di Raudol itu kan judulnya pokoknya serius tapi santai nah ini Hakam Ibnu Ataillah Sayyidin Ataillah me menaruh urutan ketiga ini semangat yang tinggi kenapa memang semangat tinggi itu penting Semangat tinggi itu kendaraan. Orang mau jadi wali ya harus semangatnya tinggi. Kalau semangatnya tinggi, ya bisa jadi wali Allah. Dan tidak ada judulnya wali Allah kalau semangatnya rendah, nggak ada. Makanya Habib Alilah Habshiyah mengatakan, kamu, ya kamu kalau punya tekad jadi wali kutub. Bertekadlah jadi wali kutub. Pimpinannya semua wali, nggak nanggung-nanggung. Jangan melihat saya nggak mampu, saya nggak bisa. Memang kita nggak mampu, nggak bisa, tapi Allah Maha Maha bisa. Allah lah yang akan buat kita menjadi bisa. Lah dulu ada seorang raja di negeri Arab yang disebutkan dalam kitab Tadbitul Fuad karya Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Jadi kumpulan wasiat, uh, kumpulan nasihat-nasihat Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad yang dikumpulkan oleh muridnya terus ditulis dia, ditulis. Nama kitabnya Tadbitul Fuad. Dalam kitab Tadbitul Fuad itu disebutkan di negara Arab sana ada seorang raja yang mengirimkan orang kepercayaannya untuk pergi ke Cina. Pergi ke Cina? Cina tuh dulu kan belum jadi satu ya. Banyak kerajaan di di Cina, dinasti-dinasti gitu ya. Nah, pergi ke satu satu dinasti yang sangat makmur dan sangat berhasil dan sangat sukses. Raja Arab ini Yuruh orang kepercayaannya untuk belajar Kamu coba belajar Kok bisa sukses gitu caranya bagaimana Nah ini kita perlu niru nih Kalau ada orang sukses itu jangan kita ngomong Wow sukses ya Wow luar biasa Cuman wow wow wow tok Belajar Gimana caranya dia su sukses Ya Caranya kan bisa ditiru Takdirnya enggak bisa Tapi caranya bi bisa dipelajari. Nah ini berangkat orang kepercayaannya Ke Cina sana Begitu sampai Bilang, saya utusannya e, Raja Fulan, titip salam sama kamu, saya disuruh belajar gimana caranya bisa su sukses. Sama rajanya, bukannya diajari, justru dimasukkan penjara. Nanya saya, kalau orang mau belajar dimasukkan penjara itu berkah atau bencana itu? Mungkin aduh capek jauh-jauh pengen belajar Tambah di penjara Masukkan penjara Dan penjaranya tidak ada lubang gelap Ya gelap gulita Kemudian Di pintunya Itu ada lubang kecil Lubang kecil Dari lubang itu dia bisa melihat Di luar penjara ada satu pohon yang sangat besar Kemudian Raja tadi mengatakan kalau kamu bisa membuat pohon itu tumbang, Baru kamu saya ajari caranya sukses. Sekarang saya mau nanya, Dimasukkan kamar, gelap, lubangnya cuma cukup untuk lihat mata, Di depannya kamar itu, penjara itu, sel itu, Ada pohon yang sangat gede, pohon ringin gitu ya, besar. Kalau sudah bisa numbangkan pohon itu tanpa menyentuhnya, Baru nanti diajari, baru diajari, cara suksesnya saya mau nanya, ini kira-kira rajanya waras atau gila? kita mikir, wah oh, ini ngawur nih ya. gak masuk akal gitu kan gak mungkin saya bisa keluar dari penjara ini, berarti sampai mati ya di dalam sel, kan begitu tapi lama-lama mikir ini, putusannya orang raja Arab ini mikir kalau saya tidak menumbangkan pohon itu sampai mati, saya akan di di sini, saya tidak mau mati membusuk dalam sel. Jadi saya harus bisa menumbangkan pohon ter tersebut. Akhirnya tiap hari, dari lubang mata ini ya, lubang kecil yang cukup untuk mata, dia lihat pohon tadi, sambil dia batin dalam hati. Tumbang, tumbang, tumbang, tumbang. Tumbang, tumbang, tiap hari. Sampai suatu ketika, semangatnya ini mengumpul, muncak, fokus. Dia lihat pohon tadi, tumbang kamu. Pohonnya langsung tumbang. Sama raja pengawal laporan kan bukakan pintu, bebaskan. Terus disuruh ngadep raja. Kamu sudah bisa numbangkan pohon, maka saya akan ajari seperti janji saya. Rahasianya kesuksesan kerajaan saya. Apa raja rahasia suksesnya? Baru kamu satu orang dengan sungguh-sungguh minta pohon itu tumbang, maka pohon itu tum tumbang. Terus bagaimana raja kamu di negeri Arab sana. Pengen kerajaannya makmur. Sementara sekian banyak rakyatnya batin. Biar rajanya tumbang. Paham gak ini? Paham gak? Kalau satu orang saja batin pohon tumbang. Pohon itu tuh, tumbang. Bagaimana sekian banyak rakyat yang dizolimi. Rakyat yang dizolimi. Yang hatinya tersakiti Kemudian dia mbatin dengan semangatnya tinggi Raja ini harus jatuh Kira-kira rajanya jatuh Atau bisa berdiri Jatuh Rajanya akan jatuh Kerajaannya tidak akan makmur Makanya saya buat rakyat saya itu senang dulu dengan saya Sehingga semua rakyat saya fokus Ya Fok Pengen rajanya selamat Pengen kerajaannya makmur Maka kerajaan saya ma makmur Nah yang ingin saya bahas bukan masalah itunya tapi semangatnya ini, lihat pohon, tumbang, maka tum, tumbang. Nah, semangat seseorang itu punya pengaruh sampai seperti itu. Terima kasih. Jazakallah. Abah Edwin. Akhirnya ingat juga. Apa yang habis? Oh iya, yeah. gasnya habis. <laughs> Makanya agak lama katanya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Nyantai ya? Nyantai. Kita nanti ada tanya. Jawab, Mas Roni sudah disiapkan Make-nya, wearless-nya Jangan lupa lagi ya Sambil diminum Semangat yang tinggi itu bisa Dengan izin Allah Menghasilkan sesuatu Lah Kalau begitu, kenapa tidak kita pakai ini Dalam kerja Dalam hidup Boleh nanya Halo Melek atau merem ini Ngantuk atau semangat Ah boong, Semangat melek atau semangat ngantuk? Semangat melek Oh dua-duanya Nyantai ya Memang udaranya Udara mau hujan belum jadi gitu ya, ya Panas Begini Tolong dijawab jujur Dijawab jujur Yang tidak punya semangat untuk beli mobil Angkat tangan Semangat ini semangat. Yang yang semangat pengen punya rumah sendiri coba angkat tangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang semangat pengin punya mobil sendiri enggak pakai kredit langsung lunas angkat tangan. Oh. Banyak ini. Bagus bagus bagus. Semangat semua dia. Ya. Yang semangat pengin punya istri yang cantik, julita, menyenangkan hati. Yang sudah punya jangan angkat tangan, lah gitukan. <laughs> semua lihat Edwin semua, gitu ya. Tak usah angkat tangan, gitu. Yang semangat, pengen punya, pengen punya anak keturunan yang soleh dan soleha yang berkhidmat. Wah, angkat tangan. Ya, Alhamdulillah. Sekarang coba kita bahas mulai dari yang bab paling gampang. Pengen punya rumah, itu gampang itu. Ya, kalau pengen punya istri cantik jelita, suami ganteng, itu roti angel. Saingannya, saingannya terlampau, Ba? Banyak. Ya. Sementara stok terbatas. Betul kan? Stok terbatas. Tapi pe permintaan terlampau, banyak. Tapi kalau rumah kan mudah, To? Rumah mudah. Di mana-mana rumah dijual. Rumah dijual. Betul? Betul? Nah, semangat pengen punya rumah sendiri? Semangat? Pertanyaan saya. Sudah ambil brosurnya belum? Nah, Itu itu namanya bukan semangat, namanya angan-angan, namanya lamun. Saya nggak bahas punya duit nggak punya duit, brosur kan dibagi cuma-cuma itu. Coba lihat masuk mal, masuk mal, kan ada orang nawari itu ya. Coba lihat pak ini perumahan pameran tuh kan dikasih brosur. Biasanya kita nolak kenapa? Orang mungkin isotuku ya, nggak mungkin bisa beli, akhirnya nggak berani ambil bro brosur. Lewang lah, udah dari situ aja mentalnya kalah, semangatnya kah? kalah, makanya ya gak bisa beli ru rumah, mental gitu loh lihat ada pameran perumahan coba saya minta brosurnya, gaya dulu walaupun duit belum ha? ada, oh nanya ini harganya berapa ini pasnya berapa, dan lain sebagainya saya tidak mau ngangsur, kalau cash berapa gaya gitu loh kan cita-citanya gak mau ngangsur loh mau oh, cita-cita kan, gaya dulu nih, cari bro brosurnya, kemudian Mulai taruh itu di rumah. Di rumah di tahap, taruh. Bilang sama Allah, Ya Allah, saya ingin rumah ini. Ini rumah idaman sah, saya. Sudah gitu belum? Belum? Kenapa enggak begitu? Mesti kan mikirnya tadi itu kan, burung duit, belum punya uang. Ya, kalau nunggu punya uang, kapan kira-kira bisa beli rumah? Nanya saya, kalau nunggu punya uang kapan bisa beli rumah? Boleh nanya. Ya, setahun setengah yang lalu saya bapak ibu kira-kira belajarnya di sini atau di sana? Di sana depan ya. Ya, tiga tahun yang lalu belajarnya di mana? Di rumah saya yang di sana, yang kecil betul kan? Betul. Ya, pertanyaannya, kenapa bisa ada bangunan tiga lantai ini? Karena saya semangat, bi idnillah semua dengan izin Allah ya. Tapi saya semangat, saya ngomong saya pengin punya majelis, bangunannya tiga lantai, pengin dulu. Bagaimana bisa hadir orang sekian banyak? Ya semua dengan izin Allah. Tapi saya punya semangat, saya pengin majelis saya dihadiri orang ba orang banyak, semangat. Tapi semangat itu bukan cuma ngomong saya pengin, betul kan? Saya pengin punya bangunan tiga lantai. Saya cari mana tanah yang dijual. Benar. Kemudian saya tekati untuk beli walaupun belum punya uang. Kemudian langsung ini kita robohkan. Belum-belum jelas nanti bangunnya duitnya pakai a apa. Benar kan? Kemudian kita salat yang namanya di sini waktu itu salat nisfu sa'ban. Kita apa per pelatakan batu per tama walaupun kita enggak ngerti nanti ada batu kedua atau tidak. <laughs> ya kan ya? Itu namanya sama semangat. semangat, seperti itu semangat. Jadi harus harus punya tekad yang kuat. Jalan, jalan. Jangan nunggu nanti punya duit, nanti punya duit, nanti punya duit. Akhirnya nanti enggak punya duit. Padahal sekarang sudah punya duit. Betul kan ya? Nah, ketika orang itu semangat, maka semua energinya akan mengumpul. Ya, semua energinya akan mengumpul, terfokus. Allah membuat dia jadi bisa. Kenapa? Karena dia punya semangat dan minta kepada Allah Subhanahu Wataalla. Dia enggak bersandar pada kemampuannya, tapi kepada kemampuan Allah Subhanahu Wataalla. Kalau ini kita pakai dalam urusan duniawi, ya kerjaan dan lain sebagainya, maka kita jadi orang-orang yang cepat sukses. Ilmunya para wali ini loh. Tapi kenyataannya kita pakai enggak? Kita make kesel nyatok. Ayo ke pasar. Ayo ke ini. ya, Tapi enggak ada semangatnya. Boleh nanya, ibu-ibu. Masya Allah. Semangat banget itu ya. Iya betul. Boleh semangat. Bu. Pengen anak banyak atau sedikit? sedikit, kok gak semangat kata rasul kata rasul salam, nikahilah wanita alwalud alwadud wanita yang mudah melahirkan dan wanita yang penuh kasih sah? sayang jadi dalam pandangan rasul wanita yang baik itu, yang anaknya bah. jadi ibu semangat ingin punya anak banyak atau sedikit sedikit pasti kan mikir repot ya nanti masa depannya bagaimana betul kan ya itulah orang-orang yang takut hidup didu takut <tuk> mabuk untuk mencerahkan saja ya biar ngantuknya hi, hilang tidak pertanyaan saya bukan itu saya mau nanya begini bu bu kira-kira ibu kalau misalnya berangkat ke Majlis ar Aqod naiknya mobil seharga 500 juta. Seneng atau enggak seneng? Masya Allah semangat betul ya. Seneng ya? Senang. Baru naik truk bukaan belakang, empetan-empetan aja seneng. Apalagi naik mobil harganya 500 Padahal harganya truk itu juga mahal lo ya. Ya, tapi ini mobil-mobilan, mobil mewah gitu ya, mobil me mewah. Pertanyaan saya, Ibu senang. Tapi sudah merencanakan belum? belum kan? Itu namanya semangatnya belum ha? ada. Lah kalau senang ya semangatlah. Lah semangat itu bagaimana? Ya mulai cari gam, gambar, cari fotonya. Ya tanya har, harga, regone piro to? Regone piro. Allah mung sak kok. Jangan anggap besar, anggap semuanya ke kecil. Itu semangat, itu namanya ada sama? semangat. Halo soalnya nggak bisa lihat saya ini kan saya seperti seperti jin saya seperti setan buat beliau-beliau ini ya apa namanya kebalikannya ya kalau jin itu apa bisa di tidak bisa dilihat tapi bisa melihat nah itu itu di atas itu jin itu kenapa karena bisa melihat saya tapi nggak bisa saya lihat itu saya kan kelihatan di atas tuh ya bu begini loh bu ya Semangatnya ibu itu nanti menghasilkan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Coba dipakai urusan penting, seperti Siti Hajar. Siti Hajar punya semangat yang luar biasa untuk Nabi Ismail alaihi salam. Maka ia jadi sesuatu. Nah, ibu terhadap anaknya itu semangatnya apa tuh? Cuman besarkan saja atau pengin anaknya jadi sesuatu? Jujur dulu, jujur, jujur, jujur, jujur. Jangan ada kebohongan diantara kita. Selama ini ibu sekedar membesarkan Atau punya misi Ah bohong kan Punya misi Apa misinya Oh soleh Kayak punya mobil dan lain sebagainya Oke ibu punya misi Pengen anaknya jadi anak soleh betul Atau soleh betul kalau memang betul seperti itu, nomor satu ya, nomor satu, bapak ibunya mencotokkan jadi orang yang soleh mencotokkan bagaimana, semangat anak, kamu harus bisa ngaji bapaknya bawa Al-Quran, yuk nak ngaji bareng, nah ini namanya semangat meskipun bapaknya cuma etok-etok pura-pura, karena bapaknya belum bisa nah, ngaji, buka Al-Quran baca nak, gitu ya gaya baca Bapaknya dengarkan Asia, apalagi nggak ngerti, benar atau sah? salah? Ini udah semangat, namanya biar anak jadi anak yang yang soleh. Nah, dalam urusan dunia maupun akhirat, semangat ini bisa menghasilkan sesuatu. Makanya kalau kita pelajari tuh para motivator-motivator itu, mesti kan judulnya semangat, ya kan ya, semangat, tekad, jangan takut, ya, punya cita-cita yang besar yang tinggi, selalu begitu. Karena kendaraan, al-himah itu Kendaraannya orang-orang soleh Semangat itu kendaraannya orang-orang soleh Untuk mencapai Keberhasilan dunia maupun Akhirah Contoh, kita lihat dari Al-Quran dulu ya Nah setelah yang berikut ini monggo diunjuk? Usah habis Keluarnya terlambat yang ini Alhamdulillah Baru jam 9.18 menit kok, tenang. Pokoknya jam 10, salah. Selesai, kita pakai tanya jawab ya. Masih ingat semangat saya Jumat yang lalu? Jumat depan, lantai atas itu harus sudah terpasang granit. Betul? Betul, Betul ya? Itu semangat saya. Coba kita lihat nanti ya. Jumat depan sudah terpasang atau belum? Ya, Itu semangat saya Besok pagi saya mau belanja granit Insya Allah Perkara nanti cuma satu kotak Wallahu alam. Semangat dulu kan ya Semangat itu harus segera ditindaklan Lanjutkan jadi besok pagi Insya Allah saya mau belanja Granit Jumat depan sudah terpasang semuanya Yakin Yakin Memang harus yakin Yakin itu sama kira-kira lain loh Kira-kira Siapa -kira ya? Nah, itu tidak yakin namanya. Orang yakin tuh angel dikalahkan. Angel di dikalahkan karena dia udah yakin. Mo enggak Isa goda tetap ya? Yakin seperti itu. Hadirin, kita kembali tadi ya ke masalah semangat. Semangat ini kendaraan menuju sukses dunia dan sukses akhirat. Kita ambil dari Al-Qur'an. Ingat Nabi Sulaiman alaihi salam? Ingat? Nabi Sulaiman Coba, Nabi Suleyman ketika minta kerajaan sama Allah... ...mintanya yang biasa-biasa atau pol-polan. Rabbi habli mulkan. Ya Allah, beri aku kerajaan... ...yang tidak boleh ada satu manusia pun... ...setelah aku punya kerajaan yang sama dengan kerajaanku. Harus paling besar nih kerajaanku... ...paling hebat kerajaanku. Betul? Sampai hari ini dan sampai hari kiamat... ...tidak mungkin ada kerajaan yang bisa mengalahkan kerajaannya Nabi Suleyman AS. Kok Bisa. Lawang kerajaan kok judulnya kulinya itu jin. Bayangkan, kulinya jin. Jadi bangun Nabi Sulaiman itu bangun kerajaan enggak repot. Tiang-tiang itu -tiang jalan sendiri, enggak ada yang angkat. Kerengangkat jin. Coba Habib Novel punya pasukan seperti Nabi Sulaiman. Grani pasang Selesai gitu kan ya? Enggak repot. Ya. Eh, tapi itu yang boleh Nabi Nabi Sulaiman alaihi salam. Kerajaannya luar biasa. Kerajaan punya pasukan bukan cuman manusia, bukan cuman jin. Hewan-hewan jadi pasukannya. Bahkan yang namanya agen rahasianya Nabi Sulaiman itu burung hud-hud. Burung hud-hud, itu jadi agen rahasianya. Makanya ketika pagi itu ada rapat, apel pagi, Nabi Sulaiman kok lihat hud-hud belum datang? Mana nih hud-hud? Kok belum datang dia? Kalau sampai dia ini enggak bawa alasan yang tepat, akan saya sembelih dia. Bayangkan, dihukum mati, itu terlambat datang. Untung ini, ya, rajanya bukan Nabi Suleman. Coba kalau Anda punya atasan seperti Nabi Suleman. Repot atau enggak repot? Datang ke kantor telat terus, itu. ya. Ini telat, terlambat sedikit, mau dihukum mati, itu sama Nabi Suleman. Pegas, luar biasa. Ternyata hud-hud berita yang luar biasa. Di sana ada seorang ratu, ya. Seorang, sebuah kerajaan yang dipimpin seorang wanita mereka menyembah pada mata matahari, tidak nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat informasi dari Hud-hud inilah maka Ratu balkis akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Berarti ini kerajaan yang seperti ini ada enggak nih? Ada ada. Bukan cuman itu. Angin diperintah. Anda tahu tuh yang film apa tuh Avatar tuh? Wah, itu Avatar tuh. Tahu kan Avatar? Ya, pendekar yang bisa muter-muter ya, syut, pakai angin dia ya kan ya. Bisa naik angin ke Avatar itu ya. Nabi Sulaiman itu dikasih sama Allah angin, angin yang baik. Angin ini bisa jadi kendaraan untuk pergi ke pun nurut kepada Nabi Sulaiman. Angin India, langsung ke India. Enggak usah pakai yang namanya GPS, navigator, enggak usah repot-repot. Cukup kun fayakun. باذنillah, angin India, langsung ke India. Gak pakai angin belok kanan, angin belok kiri enggak. Wangin tuh mudeng, angin ya. Belok kanan, belok kiri enggak usah. Angin India nyampe, angin ke arah Ar Allah langsung. Teknologinya sekarang baru dikembangkan kan, mobil pintar enggak usah pakai supir. Cukup dimasukkan ya alamatnya mana gitu ya. Orangnya tinggal duduk, mobilnya jalan sendiri sampai ke alamat. Tapi di Indonesia di Indonesia tidak bisa. Kenapa? Karena jalannya enggak teratur dan yang ada di jalanan juga tidak ter teratur. Itu di luar negeri di negara tertentu ya, semuanya serba ter teratur. Makanya bi, bisa. Di Indonesia langsung tabrakan itu. Kok <gak> langsung tabrakan? Oh, kita itu lampu merah ya ijo, ya kan ya? Lampu hijau ya, ijo, lampu kuning ya, ijo ya. Jadi lampu merah itu adanya cuman kalau ada polisi. Enggak ada polisi semuanya hijau. Betul begitu? Lah Ala iya. Oh namanya juga kita warga negara Indo kurang lu eh Mas mesti begitu. <laughs> Judulnya kan seperti itu. Ini Nabi Sulaiman angin diperintah, angin di diperintah, di, di minta kerajaan enggak nanggung-nanggung, kerajaan yang tidak boleh ada orang bu. punya. Amerika, Rusia, ya, Israel, manapun yang dikatakan kerajaan apa negara-negara adidaya, Inggris yang luar biasa katanya hebat alat-alat uh, uh, tempurnya, belum punya jin, belum punya. Belum kan? Gak ada. Oh, namanya pasukan jin. Nabi Sulaiman punya itu pasukan jin. Coba kalau Nabi Sulaiman tuh ilmunya kita warisi, kita tinggal ngomong angin bergerak ke sana. Oh, selesai tuh jurusnya angin ribut. Ya kan? Oh, baru Allah ngasih ujian kepada apa namanya? Saudara-saudara kita yang mereka di Badah Haji, dikasih ujian sama Allah kecil, angin ribut di gurun, sebentar saja kren roboh. Ya keren, Rob. Kren roboh. Itu Angin kecil, shh, dikumpulkan. Biiznillah. Nabi Suleiman megang tuh yang namanya angin. Angin dikuasai. Ini kerajaannya biasa atau luar biasa? Berkat apa? Minta. Rabbi habli mulkan layambahi. Ya Allah, beri aku kerajaan. Tekadnya tinggi dan minta. Lah Anda punya tekad rendah atau tinggi? Sudah minta? Itu namanya tidak bertekad. <laughs> Mau tekad tinggi kok minta? Tekad tinggi itu min? Minta minta tekad tinggi itu min minta lah ini jadikan begitu loh kendaraan makanya nanti enak enggak enggak apa namanya enggak patek rekoso hidup lah hidup kita ini terampau capek rekoso karena kita enggak punya tekad yang tinggi tekadnya rendah-rendah saja coba lihat proklamasi itu tanggal berapa 17 Agustus tahun 1945 betul ya kok bisa kita merdeka semangat Makanya disebut semangat empat. Gak ada semangat tiga puluh. Semangat dua ribu lima belas. Gak ada kan? Semangat empat. Empat lima. Karena pada tahun empat lima itu. Kita bersemangat. Harus merdeka. Harus merdeka. Maka sembuhannya. Pesembuhannya merdeka atau. Gak ada harga yang lain toh Merdeka atau. Gak ada yang lain. Cuman itu. Merdeka atau mati. Hasilnya merdeka gak? Merdeka. Padahal modalnya bambu runcing kan, Bambu runcing dibuat ini negara-negara ngakui. Palestina tuh, Palestina dihajar ratusan tahun tuh ya. Palestina dia diajar. Dia aniaya. Kemerdekaan tidak diakui. Tapi karena sungguh-sungguh pengen merdeka. Pengen jadi negara. Walaupun set di Google. Negara Palestina tidak ketemu petanya. Loh betul. Dari peta itu, petanya Google ya. Google. Karena Google bukan milik orang Islam. Wajar mereka yang punya kok. ya Mereka yang yang punya. Karena bencinya sama Palestina, tidak mengakui Palestina sebagai negara, maka di Google Map itu enggak ketemu juga kalau enggak salah. Cari negara lo ya, Palestina, enggak ada. Indonesia ada masuk itu ya. Tapi Palestina enggak ketemu. Tapi karena tekad yang luar biasa, sekarang udah berkibar bendera Palestina di P PBB. Karena tekad yang luar biasa. Meskipun ditembaki, meskipun dibomin ya, nyatanya benderanya bisa ber berkibar. Tekad Berarti modal dekat ni penting atau tak penting? Penting. Le sudah punya belum? Ya. Nah, cuma perlu diingat, perlu diingat. Ini yang diingatkan sama Ibn Alaiyah. Dekat si dekat, semangat semangat. Tapi ingat, semua itu harus dengan izin Allah. Jangan akhirnya lupa diri gerutukat. Pengen punya mobil, punya. Keturutan. Pengen punya motor, motor. Keturutan. Ya. Pengen punya rumah, rumah. Keturutan. Terus lali. Oh berarti aku tinggal pengen toh itu. Tinggal pengen dapat saya. Tinggal pengen dapat lupa. Yang mewujudkan Allah lupa. Mintanya sama Allah lupa itu semua kuasa Allah. Wah akhirnya. Wah orang penting solat. Saya penting tinggal ngomong. Tinggal batin. Nyatanya dah dapat akhirnya dilulu sama Allah batinah terus ya kan batinah terus dilulu sama Allah itu namanya istidrad dilulu naudzubillah min min zalik lah kita harus sertakan dalam tekad kita la wala quwata illa billah jelas udah jelas betul ini saya sengaja enggak mau lompat ke hikmah berikutnya ya biar satu ini tuntas Kemudian nanti kita bisa tanya jawab Jum'at berikut naik hikmah yang keem, keempat Satu sa Satu Semangat yang tinggi tidak bisa menembus tirai takdir Tapi semangat yang tinggi itu penting Paham ya? Jangan ngomong begini Allah percuma KB tergantung takdir Itu selesai semangat-semangatan Percuma-percuma Semua itu tergantung takdirnya Allah Jadi kamu gak usah semangat-semangat Ya, tiwas kamu semangat mau nikah sama dia, nyatanya gagal juga toh. Nah, kamu semangat pengen jadi PNS, nyatanya nggak diterima toh. Kamu semangat pengen beli rumah, oh nyatanya justru rumah rumah kontrakan kamu terbakar toh. Ya. Kamu semangat pengen beli motor, ya nyatanya motor kamu yang ada yang murah itu juga hilang. Gitu ya. Kamu, kamu, kamu, kamu, ya, ya, penting itu takdir. Jadi nggak usah semangat semangatan. Nah ini salah ini. Ini sa salah. Nah, siapa yang tahu takdirnya? Gak ada orang tahu takdirnya kan, yang takdir itu kan ketentuan Allah yang terjadi, itu namanya tak, takdir. Nah, karena kita gak ngerti takdir kita bagaimana, dan gak ngerti takdirnya orang lain bagaimana tugas kita menyusun semangat setinggi mungkin. Karena pada umumnya, pada umumnya, seringnya, biasanya, semangat yang tinggi itu terwujud seperti yang disemangati. Paham. pada umumnya contoh semangat yang tinggi semangatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam perang Badar dalam perang Badar Rasul itu semangatnya tinggi loh 313 persenjataan Alaka kadarnya kendaraan juga ala kadarnya lebih banyak yang jalan kaki daripada yang naik naik kendaraannya kan naik kuda atau onta itu sedikit persenjatanya juga ala kadarnya orangnya juga ala kadarnya Bukan orang-orang ahli perang, bukan Bukan yang dilatih militer, belum Belum dilatih militer Lawannya Orang-orang kafir yang memang siap untuk menyerang Senjatanya kuat Ya, senjatanya ku Kuat gitu Orang-orangnya juga ku kuat Hasilnya, 313 lawan 1000, Mana yang menang? 313 ini Kurang lebih, sahabatnya Rasulullah SAW Menang dalam perang badar Kenapa bisa menang? Karena rasulnya itu malam sebelum perang itu dikemah di tenda nangis ngangkat tangan doa ya Allah kalau engkau tidak memenangkan kami dalam pertempuran besok engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi jangan ditiru doa nabi ini ya oh, ini, ini, kalau anda yang niru saya niru kurang ajar jadinya tambah langsung dicemplungin rokok awake dhewe ya oh kamu kurang ajar neraka gitu ya ini Rasulullah lain, artinya enggak mungkin salah, hatinya enggak mungkin salah. Ini semangatnya Rasul sampai seperti itu. Engkau, lato abad, engkau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi. Ini semangat biasa atau luar biasa ni? Luar biasa. Artinya harga mati, besok harus menang. Enggak ada kata kalah ya Allah. Besok harus menang. Sampai maksanya tu dengan kalimat kalau kami kalah, enggak kamu tolong ya Allah, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Semangatnya tinggi yo hasilnya juga luar biasa. Lah kita kadang kalau dibenturkan sarana yang enggak ada, semangatnya hilang. Contoh ya, mau mau pergi keluar kota. Pergi keluar kota, mau datang pengajian di luar kota. Kemudian tidak ada tumpangan. Kendaraan enggak ada, tumpangan enggak ada, semangat tinggi atau mengendor? Duit enggak ada. Tumpangan gak ada, pengin berangkat Kira-kira semangat tinggi atau mengendor? Kendor, kenapa kendor? Sarananya tidak? Ada, berarti semangatnya bergantung pada sarana atau bergantung pada Allah? Nah itu salah Semangat itu gak bergantung pada sarana, tapi bergantung kepada? Nah kalau semangatnya tinggi, tiru Siti Hajar Semangat tinggi, cari air Carinya dari? dari Allah, laek ke sofa, enggak ada. Ke Marwah, enggak ada. Balik lagi sofa, enggak ada. Balik lagi Marwah, enggak ada. Balik lagi sofa, enggak ada. Balik lagi Marwah, enggak ada. Balik lagi sofa, enggak ada. Allah munculkan di kaki A anaknya. Sarananya enggak ada. Tapi Allahnya selalu ada. Maka usahanya tidak berhenti. Cari tumpangan kau enggak dapat. Ongkos kau enggak ada. Semangat tinggi dulu. Gimana? Berangkat jalan kaki. Walaupun cuma lima langkah Motoran sambil jalan mikir ya sambil jalan mie. mikir. Kadang kita kan bergantung sama sarana ya. Itu di Seragen ada bapak-bapak sampai sekarang motor enggak punya. Ke Solo ikut pengajian ya naik sepeda ontel, sepeda kayu. Semangatnya ting, tinggi. Nah kita perlunya semangat dulu, semangat dulu. Jalan sambil telepon sana, telepon sini. Mas, nunut bisa. Tuh lihat tuh. Anak-anak muda nih ya, sebagian benar, sebagian enggak benar. Tapi sama tiru semangatnya ya. Sebagian benar, sebagian enggak? Benar, mau tiru semangatnya. Mau nonton sepak bola. Mau nonton sepak bola. Tiket enggak punya, duit enggak ada, betul? Kendaraan juga tidak bu, punya. Akhirnya apa? Bonek. Bondone nekat. Oh yang namanya ada truk nunut, no, berhenti kan no. Demi apa itu? Bisa nonton? Bisa nonton bola, betul enggak? Enggak punya duit. Masya Allah, minta sumbangan-sumbangan Kenapa? Untuk kaos Wah, Kumpulkan, semangatnya tinggi, hasilnya apa? Punya kaos, nyampe juga ke stadion Masuk, gak bisa Di luar, tiak-tiak. tiap, huri Teriak di luar, semangat gitu ya Di dalam, gol, gol, gol luar, masalah yurah nonton Semangatnya tinggi Dan bisa menikmati, betul kan ya? Bisa menikmati nah, Kenapa kita kok semangat bergantung sama sarana Berarti kalah sama, ini teman-teman kita Yang penggila-penggila bola itu itu orang-orang yang luar biasa semangatnya. Coba semangatnya itu digunakan untuk jadi jadi wali, loh, udah jadi wali semua itu. Betul kan? Oh benar. Kalau kita mana semangat kita? Kemana selama ini? Boleh nanya lagi. Gak punya duit, lapar. Gak punya duit, lapar. Makanan gak ada. Diem atau cari? Kenapa? Karena lapar, ya. Terus kenapa kok cari? Kan sarannya tidak ada duit, nggak ada, makan nggak ada. Carinya kemana? Pengajian. <tuk> Urupanya carinya ke pengajian. Tahu juga jadwal makan di Ar-Raudhoh, gitu ya? Dah ini pas Maulid Ar-Raudhoh ada makan, masuk sana gitu, misalnya. Baguslah. Tarohkah carinya di penga pengajian. Tapi begitu urusannya makan, sarana nggak ada, duit nggak ada, nggak diem, ternyata juga usah. Usaha itu namanya semangat beneran. Semangat beneran. lah cara ngukur semangat begitu loh. Cara ngukur semangat. Sebetulnya kita udah semangatnya betul belum sih? Untuk ibadah nih, semangat be sudah betul belum? Mau datang pengajian sarana gak ada? semangatmu betul apa enggak? Kalau semangatnya udah betul, udah tinggi, udah maksimal gitu ya. Nah itu masih nanti semua bergantung dengan takdirnya Allah. Makanya terlalu mengucaplah haula wala kuwata illa billah. Misal, uh, contoh saya ketika mau hadir pengajian di rumah dinas Bupati Sukoharjo, pengajian di sana ya. Saya dari Jakarta, ini beberapa tahun silam. ya. Saya ada undangan dakwah di Jakarta. Undangan dakwah di Jakarta. Di hari yang sama saya harus ceramah di, di Sukoharjo. Tapi di Jakarta itu kalau nggak salah pagi Sukoharjonya mah malam sore saya terbang dari Jakarta menuju Solo berarti kan maghrib Insyaallah udah sampai di bandara ya sampai di Solo itu mah maghrib Subhanallah ya Subhanallah pesawatnya di atas bandara muter-muter nggak -muter, bisa mendarat pesawatnya mau mendarat di Jogja bandara Jogja ditutup. Mau mendarat di Semarang, Semarang ditutup. Mau mendarat di Surabaya, Surabaya ditutup. Mau mendarat di Bali, Bali ditutup. Kenapa? Karena ada badai di Angkasa. Jadi emang itu menyeluruh, ya. Jawa Bali, langitnya lagi lagi kurang pas gitu ya. Untuk pesawat ya, lagi kurang pas. Akhirnya bagaimana? Balik lagi ke Jakarta. Pesawatnya balik ke, ke Jakarta, mendarat di Jakarta, kemudian diumumkan sama pilot. Para penumpang sekalian, karena seluruh bandara ditutup, maka kita istirahat dulu di Bandara Jakarta. Nanti kalau udah dibuka, kita akan terbang lagi ke Solo. Yang mau ikut ke Solo silakan, yang mau turun juga sila, silakan. Nah saya enaknya turun atau ke Solo? Ya, kalau turun terus mau kemana gitu kan ya? Unik Sukarjo sudah ditunggu sama pengajian Bupati Sukarjo. Akhirnya ditunggu hampir satu jam itu. Berita nih ya. Bandara Solo sudah dibuka. Terbang lagi ke Solo. Berarti ini jam berapa ini? Maghrib. Jadi sampai ini jam 7 ya. Terbang lagi sampai sini jam 8. Jam 8 itu di atas Solo. Mau turun gak bisa lagi. Saya udah batin, Waduh. Ini kalau Jakarta lagi ya sudah nih. Gak jadi pengajian. Tapi kita kan gak boleh berputus asa atau? Ya Allah. Pengajian. Pokoknya penga... pengajian. Pengajian. Pokoknya pengajian itu. Subhanallah. Dengan susah akhirnya pesawat bisa landing di Solo. Langsung naik mobil Belum sempat ganti baju takwa Karena rencana kan pulang dulu ganti Baju takwa gitu kan ya Pakai celana panjang pakai kaos lengan pendek Ya berangkat langsung Ke Sukoharjo. Kenapa? Karena semangatnya mau cerah Ceramah bukan mau dandan Paham paham, paham ya? Mau cerah Ceramah. Alhamdulillah Pas sampai di sana, Pas jatahnya naik mim mimbar akhirnya tetap bisa cerah ter selama. Nah ini semangat itu jangan takut sama halangan, jangan takut sama halangan itu namanya semangat. Ketika sarana-sarana dunia ini tampak menghambat jangan berhenti. Ketika sarana-sarana duniawi tampak mendukung jangan terlampau pedih. Sarana duniawi menghambat jangan berhenti. Sarana duniawi mendukung jangan pe tetap harus la haula illa billah. Kalau hidup prinsipnya gitu enak atau enggak enak? Enak ya. Punya duit semangat, enggak punya duit? Dipecat? <tuh> Alhamdulillah. Pokoknya semuanya la haula wala illa billah. Masih ada waktu 20 menit. Uh, yang mau bertanya saya persilakan buat teman-teman yang mau bertanya lewat apa namanya SMS malam hari ini karena handphone saya baterainya habis ya. Jadi enggak bisa nampung SMS. Makanya yang mau SMS boleh SMS di nomor yang biasanya tapi saya bacanya nanti kalau handphonenya udah dicas. Artinya setelah pengajian uh, usai. Ini untuk yang hadir di sini dulu yang mau bertanya silakan. Eh uh, nya di mana dulu nih Mas Roni? Sudah ada? Ya, silakan. Dari depan dulu. Beliau Nyalakan dulu, sedek. Ya, nama, alamat singkat. Assalamualaikum Bib, nama saya. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Nama saya di Sukoharjo. Jih ya, Mas Arief Sukoharjo, pas tadi bahas Sukoharjo. Yang saya mau saya tanyakan Bib nih masalah cita-cita dan semangat Bib ya. Jih. Kebanyakan ini kan Di antara kita semua kan punya satu cerita itu sudah pasti. Hmm. Tapi kadang kita sedikit masa minder gitu karena ceritanya mungkin terlalu tinggi atau bagaimana. Hmm. Dan ini seandainya nih seumpama kita punya cerita, misalkan pengen punya rumah gitu Allah hmm. tidak ada ya hmm. terus kita hanya lihat kondisi kita kerjaan kita kan seperti ini sedangkan kalau kita putus asa kita juga gak boleh hmm. terus seandainya kita ngambil kesimpulan kalau kita ngambil uang misalkan pinjam di bank hmm. terus kita bangun rumah misalkan seperti hmm. itu kita ambil jangka selama 10 tahun hmm. kan? kita mungkin dengan cara seperti, seperti itu insya Allah kita bisa insya Allah dengan Allah hmm. kan kita mungkin hmm. semangat bahwa kita akan selalu bekerja walaupun mungkin bisa tarik kerja lagi gitu kan hmm. Ya ini yang mau saya tanyakan Hal yang semacam ini termasuk Semangat atau nekat yang pertama <laughs> Seperti ini nih nah, Ini kan mungkin banyak orang, orang bilang nekat gitu kan? Yang pertama semangat atau nekat Terus yang kedua yang mau saya tanyakan uh, Kalau kita pinjam uang di bank itu termasuk Halal atau haram karena kalau di bank kan Ada bunganya gitu hmm. Terima kasih Sudah sama sebut. itu ya. Yang lain itu sudah sering, bentar, yang belum dulu. <laughs> belakang dulu. Yang pakai kopyah putih. Nanti ibu-ibu sesi kedua ibu-ibu ya, biar Bapak bapak dulu. Silakan, Pak, mic-nya. Nanti yang ketiga belakang ya. Nanti. Eh, desa harus Ustaz sama-sama uh, Saya, saya Jamaluddin dari Sroyo Jaten Karanganyar. Karanganyar, ya, Sukoharjo, Karanganyar. Lelet tanglet, Bib. Eh, uh, Sahabat Alifin Abidolip Rasulullah Nuzulikoh. Kalau ada orang yang mau bertobat, itu harus uh, harus menjadi istilah jawab itu longlet, uh, balung kalian kulit. Karena mungkin yang masuk ke dalam tubuh kita itu ada sesuatu yang haram. Harus menjadi apa tadi? Tolong kurang jelas. Istilah jawabnya longlet balung kalian kulit. Orang yang mau korban, mau bertobat, uh -uh. harus menjadikan kurus kering, uh, ah, ah. longlet, uh, or, orang itu harus kurus kering gitu, ah. kurus kering, geng. Jadi dengan kurus kering apa? Sementara kalau menerapkan uh, letterless seperti itu, kita kan mungkin mayoritas kita tidak mampu, mm -hmm. geng. Artinya kecuali ngaputen kan kalau ekonominya mampu dengan kondisi seperti itu masih bisa menghidupi keluarganya. Nah yang dikhawatirkan kalau kita enggak sampai kurus kering sementara yang di tubuh kita ini masih ada yang haram kan doa kita tidak terkabul mm -hmm. Jadi, mohon solusinya jazakullah haru hadirah ya, solusi yang dimaksud yang bagaimana dulu? yang diinginkan apa? Uh, solusinya kalau tubuh kita masih belum kurus kering berarti kan masih ada yang haram yang ada di tubuh kita nah. kalau ada yang haram di tubuh kita doanya belum kabul. Okay. Oh ya. terus maksudnya gimana caranya walaupun ada yang haram masih kobul gitu ya okay. gitu atau kalau caranya supaya kita itu mampu menerapkan seperti nendikanipun sahabat Ali bin Abi Thalib, jadi jih. mampu kurus kering desaulat. makasih, belakangnya tadi ada yang mau nanya belakang iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Khairul Anam dari Boyolali hmm. menanyakan tentang takdir, ciri-cirinya itu gimana? Apa tentang ciri-ciri tentang kalau itu takdir kita itu gimana Oh iya. Yeah. Sudah, gitu aja. Dari mana Boyolali? Ya. Yeah. Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo. coba kita akan jawab <coughs> jawab satu persatu semangat dan nekat gitu ya. bedanya sih nekat sama enggak nekat itu apa toh? Biasanya orang dikatakan nekat kalau diukur enggak mampu tapi terus maju gitu ya? Maka dibilang ne nekat. Gitu kan? Ya di diukur dia enggak mampu tapi dia terus ma, maju. Itu dibilang ne nekat. Berarti pejuang pejuang kemerdekaan ini orang-orang yang semangat atau orang nekat? Modal bambu runcing yang dilawan sena senapan yang dilawan meriam itu nekat atau semangat. Memang orang-orang yang bersemangat itu pasti nekat. Orang semangat itu pasti ne nekat. Ya, or orang nekat itu sama ngawur lain loh ya. ya nekat sama ngawur lah lain. Gak ngawur tapi ne nekat. Artinya nekat itu membulatkan tekad gak kagak mikir. Hes, tak tekatin loh jadinya ne nekat mau ngelamar anaknya orang duit nggak punya, ya wajah pas-pasan. Yang dilamar itu kok ternyata kaya raya, cantik jelita, anaknya bupati. Nah itu nekat atau ngawur? <tuh> ya nekat itu semangat, tapi ada ilmunya itu ne nekat. Itu ada ada ada ilmunya. Jadi orang nekat itu masih pakai il ilmu. Tapi kalau modal semangat rok terus awut-awutan itu namanya nggak ngawur, gitu ya, namanya ngawur. Uh, Rasulullah SAW bersemangat dan nekat, nekat dalam perang Badar. Tapi Rasul pakai ilmu, salah-salahan. Artinya sumurnya juga disuruni bunya kan, sehingga orang-orang kafir itu ke kehausan. Ketika sampai di sumur bingung sumurnya nggak ada, air ah. mereka udah panik dulu. Makanya ketika itu umat Islam langsungnya menyerang, diserang dalam kondisi panik tentu mereka langka. Kalang kabut. Nah, itu kan ada strategi-strategi yang diterapkan Rasulullah S.A.W. Bukan cuman semangat, tapi enggak pakai il, ilmu. Semangat, nekat, tapi ada il, ilmunya. Ya, jadi termasuk tadi enggak punya duit yang cukup saat ini buat beli rumah. Kemudian beli rumah dengan cara mengangsur, dengan cara mengang, mengangsur lewat KPR, ya, lewat KPR, atau kredit, apalah namanya KPR kan istilahnya, lewat KPR. Nah, terus ini dia kira-kira 10 tahun sih bisa sih kalau 10 tahun saya Insya Allah tiap bulan bi bisa atau 5 tahun atau mungkin 20 tahun Insya Allah saya tiap bulan bisa ba bayar. Ini semangat atau nekat? Ya itu namanya orang yang bersemangat ya, dia nekat karena dia punya ukuran, dia punya u ukuran. Ukurannya apa? Lah kalau untuk tiap bulan saya nyicil begini saya mampu karena penghasilan saya sekian-sekian. Dia udah nih, ngitung. Sebetulnya itu belum nekat. Belum ne nekat. Yang nekat itu gak punya duit berani beli rumah. Lah itu nekat. Nekat betul itu kan ya. Gak punya duit berani beli ru rumah. Itu namanya nekatnya luar luar biasa. Nah kemudian yang kedua. Udah jelas ya. Jadi semangat sama nekat itu kakak beradik saudara kembar. Jadi orang yang bersemangat dia akan nekat. Orang yang nekat pasti ber bersemangat. Nah, terus kalau misalnya dengan pinjam uang di bank dengan KPR ya. Ya dengan dengan KPR ada yang haram ada yang halal yang sesuai syariat halal yang tidak sesuai syariat haram yang sesuai syariat halal yang tidak sesuai syariat haram ya kan karena ada yang syariah ada yang tidak syari syariah paham kan jadi tinggal kita ee, lihat aja kalau memang sesuai syariat halal kalau nggak sesuai syariat ya, sesuai syariat, ya ha, haram seperti beli beli motor atau beli mobil kalau emang transaksinya sesuai syariat, jadinya h halal. Kalau enggak sesuai syariat, jadinya h haram. Jelas? Ya karena kan masing-masing perbankan beda-beda. Beda. Tapi kan globalnya seperti i seperti itu. Cukup jelas? Nah, alhamdulillah di negara kita sudah disiapkan yang halal disiapkan, yang haram disiapkan. Dan sudah sistem yang haram itu pun bisa menjadi halal ya ketika dengan ketika transaksinya kita atur sesuai syari syariat. Pak. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari beliau. Ini balong balung kulit. Longlet nah, ya. Jadi manusia itu harus longlet. Coba saya ini saya dapat ilmu baru nih. Saya juga saya belum pernah dengar kalimat itu dari saya ahli saya belum pernah dengar. Baru malam hari ini saya dengar istilah longlet. Ini dapat istilah ini dari mana ini? Hah? Nah iya. Israh Lunglit ini ucapan Sayyidina Ali jenengan dapat dari mana? Oh, berarti bukan ucapan Sayyidina Ali, bukan. Kurus uh, kering ya. Kalau Sayyidina Ali yang saya tahu ucapannya begini, bahwasanya orang ciri-ciri orang yang bertakwa itu badannya kurus, kurus. Itu ciri-ciri, tapi tidak menjamin orang yang kurus itu ber paham ya. Ciri-ciri orang bertakwa itu orangnya kurus, kurus. Tapi bukan berarti orang yang kurus itu bertakwa. Makanya dalam berduakan disebutkan berapa banyak orang yang berlapar-lapar yang puasa itu lebih jahat, lebih buruk daripada orang yang kenyang, yang perutnya gen, gendut. Makanya yang perutnya gendut belum tentu tidak bertakwa. Maka sekarang ini banyak ulama yang gendut, betul kan ya? Banyak kan ulama yang badannya besar, besar besar. Apakah kemudian tidak bertakwa? Jadi memang orang melaparkan diri itu bagus. Melaparkan diri itu bisa menekan naf, nafsu. Tapi kadang orang itu berlapar-lapar, nafsunya juga tambah gede. Begitu lapar langsung ingat sate. Eh, empé ini Palembang gitu ya. Lapar ingatnya empé, empé. Nafsunya muncul, terus berbuka, makannya semua di dimakan. Ini namanya juga bukan longlet kalau ini ya. Bukan Nah, gimana caranya biar kita bisa bisa berlapar-lapar? Ikuti aja sunnah Rasulullah SAW. Manusia itu ambil standarnya sendiri-sendiri. Karena orang itu beda-beda. Jadi, lapar dan kurus bukan jaminan ketakwaan. Bukan ya? Bukan jaminan ketakwaan. Rasul ngajari kita puasa itu juga macam-macam kok. Ada puasa yang tiga hari dalam satu bulan. Betul kan? Ada puasa Senin hanya Senin ada puasa Kamis saja to ya karena puasa Senin sama Kamis itu kan alasannya beda-beda ya Rasul kadang dilihat enggak puasa sama sekali Rasul terkadang dilihat puasa hari Senin terus Rasul kadang dilihat puasa hari Senin dan Kamis ya Rasul kadang dilihat puasa terus ya dilihat puasa terus karena Rasul suri teladan jadi semua diterap, diterapkan diterapkan salam nah Puasa Senin karena Rasul ingin memperingati hari kelahiran beliau. Salam-salam. Kalau orang jahat bilang kutonnya. Nah, Rasul memperingati hari kelahirannya di hari Senin. Maka sebagai wujud syukur. Hari Senin beliau ber, berpuasa. Ketika ditanya ya Rasulullah. Kenapa kamu puasa hari Senin? Fi Di hari itu aku dilahirkan. Makanya aku puasa. Ini kadang ada orang-orang yang enggak suka sama majlis maulid. Terus ngomong begini. Tu Rasul memperingati kelahirannya dengan, dengan puasa. Kamu tambah makan-makan. Kamu tambah makan, makan. Mana ini tidak seperti, tidak seperti roh, Rasul. Lah, kita juga memperingati kelahiran Rasul dengan puasa. Kita juga puasa hari se Senin. Kita bilang itu sun, sunnah. Tapi ketika peringatan mulut Nabi kita makan makan, kita jalankan sunnah Rasul yang yang lain yaitu sunnah memberi ma makan. Karena memberi makan ini juga iba ibadah. Puasa itu juga iba ibadah. Intinya Rasul bersyukur dengan ibadah. Makanya kita dianjurkan untuk Mensyukuri hal-hal yang baik dengan beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang puasa Dawud Sehari puasa, sehari ti Tidak, lah kita lihat kita yang mana Mampunya Jangan akhirnya maksakan puasa Dawud Akhirnya umur 50 Pusani ilang kabeh Ya lebih baik Ambil yang ringan dulu Puasa sunah-sunah yang dalam setahun Sunah puasa durhijjah Ya kan nanti ada sunah puasa apa lagi, oh yang tahunan dulu, tahunan bisa rutin, naiklah masa saya puasanya cuma bulan-bulan tertentu dalam setahun, saya ingin tiap bulan ada puasanya, Ya udah, puasa ayam ulbit, dino putih, haripu putih, tanggal 13, 14, dan 15, puasa untuk untuk menyambut malam purnama, pas bulatnya tanggal bulan pur, nama 13, 14, dan 15, 15, kalau enggak bisa pas 13 14 15 ya udah pokoknya sebulan 3, ha? 3 hari. Mampu. Ya masa sebulan cuma 3 hari. Naiklah sebulan 4 kali. Saya mau puasa Senin aja. Senin Senin Senin Senin berarti sebulan dapat 4 kali bukan 3 3 hari. Naikkan Senin Kemis. Ya, sebulan 8 kali. Kurang mantap. Akhir umur puasa Nabi Daud. Akhir uh, umur. Misal seperti ini namanya mening meningkat. Nah, itu cara membuat tubuh eh, apa namanya kurus kering dalam arti dengan puasa bukan artinya disuruh menguruskan tubuhnya sampai ke kering tinggal balung dan ku kulit akhirnya anaknya pusing bapak loro istrinya akhirnya mumet baju koyong ini tonggoku kelok kamu tuas bermuah akhirnya istrinya jadi jadi enggak suka sama suaminya menimbulkan madzarrah keburukan untuk pasangan-pasangannya dilihat makanya yang boleh boleh ngatur itu guru ya kan kan ada sahabat yang datang pengin pengin puasa itu sama Rasul kan diajari udah kamu puasa aja uh, sebulan tiga kali gitu kan 3 hari soalnya masih lebih kuat ya Rasulullah ya Senin Kamis lebih kuat ya Rasulullah ya udah Daud lebih kuat ya Rasulullah. Tidak ada yang lebih bagus dari Daud kata Rasul begitu kan? Ternyata di akhir umur sahabat tadi nyesel. Kenapa? Dulu saya kok rodok ngeyel ya. Saya agak agak maksa Rasul minta minta puasa yang lebih hebat, lebih hebat. Kan Rasul nawarin saya 3 hari. Coba saya ambil tiga hari itu, pasti itu yang lebih ba lebih bagus buat buat saya. Dan yang bisa menentukan kita puasa banyak tidak itu, itu guru. Makanya nanya sama guru. Terkadang kita tuh nuruti nafsu. Bukan bukan bukan lillahitaala, bukan karena dorongan ilahiah bukan, tapi panggilan nafsu kita dan bagian dari bujuk rayu se, setan yang kita enggak ngerti. Kalau guru mudeng, lah model kamu gini, kamu nih kuli, tenaganya dibutuhkan. Jangan gaya poso. Akhirnya kamu mendolimi pelangganmu. Mestinya kamu tuh bisa ngangkat beban satu hari itu narik 40 kali gara-gara kamu puasa, nariknya 30 kali, padahal kamu minta bayaran yang sama, berarti kamu korupsi. Ya, tahu kuli bangunan? kinerjanya bangunan, wah nekat senen kemis, kalau kinerjanya bagus gak apa-apa, tapi setiap kenen turu, wah gitu ya. alasannya poso, posa, poso posa poso, kita lihat Nabi Zakaria alaih salam, kalau saya gak salah, Nabi Zakaria ya, yang kerja jadi tukang batu itu Nabi Zakaria ya betul ya, Nabi Zakaria itu dikasih makan sama sama majikannya ketika proyek borongan bangun tembok gitu ya Orangan bangun tembok, dikasih makan siang roti. Datang tamu. Musafir lalu datang duduk bersama Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau roti satu dimakan sendiri, tamunya enggak dikasih. Sehingga tamunya ngelirik. Ini kan baik hati, kok tumben ini ya? Sikit aja enggak diincipi, dimakan semua sampai habis. Eh Nabi Zakaria ngomong, "Mohon maaf, saya ini lagi bekerja. Jadi tukang bangunan, saya dikerjakan untuk untuk nembok ini. Eh untuk ne, nembok. Dan saya tukang harian." Saya tukang harian Ini saya dikasih jatah makan siang Kalau tidak saya makan secara utuh Saya bagi dengan Anda Nanti akhirnya fisik saya itu Tidak dapat porsi yang cukup Sehingga nanti saya kerjanya tidak bisa maksimal Berarti saya mengkhianati majikan saya Coba saya mau nanya Sudah bisa mikir kayak gitu? Belum Makanya mau puasa atau tidak puasa Ini ya dalam arti Mau memperbanyak puasa atau tidak itu tanya sama guru Makanya kita ambil standar yang yang normal saja standar yang nur normal ya puasa 3 hari Senin Kemis itu standar nur normal jangan standar awut-awutan wah selahui mau puasa mau puasa akhirnya ternyata dari naf, nafsu padahal itu bukan ukuran nah, kalau masih banyak yang masuk haram masih banyak yang masuk haram menghindarnya bukan dengan mengurangi makan dengan puasa ya tapi ya milih makanannya nomor 1 milih makanannya Makanan yang ngatur kerjaannya. Wah, ketoe eh, poso tapi bukannya haram. Ya sama juga bohong. Ya kan? Pekerjaannya diatur. Ini rezeki saya dari ma dari mana? Diatur itunya. Kalau itu sudah teratur ya udah alhamdulillah baru dikurangi porsi ma makannya. Begitu? Kemudian kalau ternyata doanya enggak enggak ter terkabul, kita ini jujur sajalah. Siapa diantara kita yang nggak kemasukan haram coba angkat tangan. Yang paling sederhana tadi kita bicara bab riba tadi ya, riba. PDAM. Perusahaan daerah air minum, betul. Ya, PDAM. Itu sistemnya ribawi enggak? PLN yang tidak pakai token, yang enggak pakai apa namanya? pulsa. Makanya nanti saya kalau jadi presiden RI tahun 5000 Masai, oh ya, saya akan menghargai umat Islam di negara ini, maka sistem-sistem yang ada itu akan saya rubah jadi syar'i walaupun tetap sama bentuknya tapi halal. Paham ya? Artinya terlambat didenda, tetap sama tapi nanti jadinya halal. Yang sekarang ini bentuknya seperti itu tapi jadinya kalau menurut syariat Islam enggak pas. Ya enggak? Enggak pas. Contoh, kita berlangganan di PDAM. Kalau kita terlambat didenda? Enggak. Kalau berapa bulan enggak bayar hasilnya apa? Dicabut, betul ya? Dicabut. Nah, kalau orang jual beli itu kan PDAM kan jual air kita beli air kita bayarnya setelah makai kan berarti kita hutang betul ya kita hutang nah kalau kita hutang dengan perjanjian tadi itu kan seperti KPR ya hutang dengan perjanjian kalau terlambat didenda kalau enggak bayar disita dicabut itu riba atau enggak riba riba berarti yang yang kita minum airnya halal atau haram Tanya sama MUI, ya, tolong nanti MUI buat fatwa, dia. tanya sama MUI. Saya ini kan pertanyaan, ya, ya kan? Coba ni, difikirkan ni. Jadi mau cari yang halal tu sekarang su susah. Yang ada subhat, tak jelas halal atau h, ha? haram subhat. Perekonomian negara kita ini udahlah kita ni hidup negara ini kan dapat subsidi macam-macam betul kan? Subsidi BBM dapat kan? Nilai tukar rupiah ini semua kan? Ada ada pinjaman luar negeri Yang harus kita bayar Nah pinjaman luar negeri itu sistemnya ribawi enggak? Riba Dan itu dibangun untuk bangun infrastruktur dan lain seba, sebagainya Untuk buat jalan Untuk buat ini dan sebagainya nah, Berarti itu dengan uang apa itu? Halal atau haram? Pinjaman luar negeri yang sifatnya ribawi Sekian puluh tahun Dengan bunga sekian persen Halal atau haram? Haram Berarti kita hidup ini banyak kena haramnya enggak? silahkan pusing, sabar sabar sabar gitu kan ya. Terus solusinya bagaimana? Biar doanya kebul. lah karena sadar diri doa kita ini mungkin banyak banyak penghambatnya. makanya satu suruh rajin rajin minta doa dari orang lain. siapa tahu dari sekian banyak lisan yang kita minta itu ada satu yang kebul gitu loh. ada satu yang kebul. yang kedua suruh doanya berjamaah. Lha nah, kalau udah doanya berjamaah, itu ada, ada dispensasi dari Allah gitu. Engger sing jaluk ki gitu ya. Allah tuh muncul sayangnya. Kurang luwe. Wimame makmumnya elek gitu kan ya. Imamnya jelek, makmumnya jelek, tapi mau bareng-bareng sama Allah diterima itu gara-gara mau bareng-barengnya, mau kum? kumpul. Ya kita ini ngandalkan seperti ini nih. Kumpul berjamaah, majlis ilmu, zikir, doa. Siapa tahu dengan kumpul kita ini, walaupun kita jelek, kita kotor, Allah menurunkan ampunan, rahmat, dan mengabulkan doa kita. Amin ya, insyaAllah. Jelas? Nah, kemudian yang ketiga, takdir. Bedakan takdir atau apa? Ya, takdir itu gini, kita bicara tauhid. Ada yang namanya kodok, ada yang namanya kodar. Ada nama namanya kodok, ada yang namanya kodar. Kodok itu ketentuannya Allah. Surga neraka, kaya Miskin, selamat kecelakaan, patah tulang, copot mata, enggak enak semua kan tu ya? Itu ditentukan sama Allah. Tanggal sekian dia akan patah tulang, tanggal sekian dia akan copot matanya. Naudzubillah min, taaleek. Itu ketentuan Allah. Lalu nah, siapa yang tahu ketentuan Allah? Nia nyimpan Allah tu. Allah. Nah, Allah kok ngerti? Nah, ya Allah yang ngerti. Allah maha mengetah, mengetahui. Allah maha mengetahui ya. Allah maha menghar. ngerti. Lha kok Allah nan nentu nentuin nan kita punyanya Allah kok. Lah kamu ni punyanya siapa? Oh Allah mau diapa apain Allah ya terserah toh, jangan protes toh ya. Sama Allah mau dimasukkan neraka boleh ndak? Boleh. mau miliknya Allah. Mau dipatah-patahin sama Allah boleh ndak? Boleh. Lah miliknya Allah gitu aja kok repot. Ya kan? Nah, tapi kan yang enggak enak. Ya enggak usah mikir enggak enak. Kita pikir jadi hambanya Allah, tapi ya jangan ngomong. Ya Allah, silahkan patah-patahin saya. Ngawur kamu. Namanya nantang. Allah kan begitu. Mintanya yang baik, baik. Mintanya yang bagus, bagus. Dan yakinlah sama Allah. Allah akan ngasih yang baik, baik. Allah akan ngasih yang bagus, bagus. Karena kita enggak ngeri ketentuan Allah bagai bagaimana kita enggak ngeri bagaimana Allah akan mengatur hidup kita seperti apa? Enggak ngeri. Enggak tahu. Yang tahu hanya Allah itulah rahsianya. Allah. Dan Allah bukakan pada hamba-hamba Allah ter tertentu. Nah, kodok itu kalau sudah terjadi, kok kakinya tiba-tiba patah, matanya copot, giginya tanggal. Ya. Nah, kodok yang sudah terjadi, itu namanya takdir. Jelas ya? Jadi, kodok yang sudah terjadi namanya tak takdir. Nah, kita punya semangat yang tinggi, berarti itu bagian dari takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ditakdirkan, punya semang semangat. Makanya kita syukuri kalau punya semangat tinggi. Alhamdulillah, saya diberi Allah semangat yang ting tinggi. Kita minta. Makanya ada seorang seorang ulama mengatakan begini. Ya, uh, Ketika kamu berdoa dan belum terkabulkan. Doa, belum terkabulkan. Syukuri. Syukuri kamu sudah bisa berdoa. Jangan sampai nanti dicabut kemampuanmu untuk berdoa. Jangan sampai dicabut kemampuanmu ber berdoa. Karena kamu berdoa itu anugerah dari Allah swt. Wataala tidak semua orang bisa berdoa. Jadi lebih takutlah kamu tidak diizinkan berdoa daripada tidak dikabulkan doamu. Saya lebih takut doa saya. Doa saya gak diterima masih gak jadi masalah Tapi kalau kemampuan saya berdoa dicabut Saya gak mau doa lagi itu yang lebih saya takutkan Paham maksudnya ya Nah itu Makanya sama Allah itu sebegitulah Terserah Allah mau ngapain terserah Allah Tapi kita minta yang baik, baik. Jam 10 lewat 5 menit Ibu-ibu masih bersemangat untuk nanya Biar adil Ibu-ibu siapkan pertanyaan Nanti nanyanya Jumatnya akan datang ya Ya, jemaah akan datang. Bagian ibu-ibu nah, nanya dan insyaallah ibu-ibu jemaah akan datang nanya sudah duduk di atas granit ya? Yakin? Ya, Habib duitnya sudah ada? Sudah, yakin? Di mana? Belum turun. Belum turun di sini. Tapi sudah ah, ada. Lalu, kalau belum ada kan berarti enggak beli kan begitu ya? Sudah ada. Adanya di mana? Di gudang kekayaannya. Allah kapan ditransfer sama Allah Beb? Wallahu aalam. Yang pasti sebagian malam hari ini. Loh iya kan tuh ada kentong amal tuh kan ya. Itu walaupun berapa kan cukup untuk beli apa namanya? satu kotak, dua kotak kan Ju? Cu? Cukup insyaallah. Semoga barokah, semoga manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Sebelumnya ada pengumuman. Hadirilah Pak Wisman Gedangan bersolawat. Hari Selasa 13 Oktober Selasa depan deh ya. dua minggu lagi ya Selasa dua minggu lagi Selasa 13 Oktober Pak Dal Isha sampai selesai tempat Pawisman Gedangan Kemiri ke Pak Keramat Karanganyar Pembicara Ustaz Habib Novel bin Muhammad Alidrus menyambut Tahun Baru Hijriah itu pas malam satu Muharrom ya malam satu Muharrom di ke Keramat Karanganyar Pawisman Gedangan Kemiri Bak Dal Isha sampai selesai, InsyaAllah pembicara saya menyambut malam satu surau itu. Doa sekalian jangan jangan cuma nonton kerbau. Lo saya enggak nyalahkan ya nonton kerbau itu lebih bagus, ya lebih ba bagus daripada nonton yang nonton kerbau. Jangan sekali kali nonton yang nonton kerbau. Silakan tonton kerbau, karena kerbau telanjang ditonton enggak jadi masalah. Tapi kalau yang nonton kerbo telanjang, ditonton jadi masalah. Paham kan? Banyak orang itu, jangan nonton kerbo. Bahas nonton kerbo, nonton kerbo. Saya enggak mau bahas itu. Udah. Mau nonton kerbo boleh, mau kerbo aja kok. Buat saya itu kerbo itu enggak ada istimewanya. Jadi mau nonton ya boleh. Enggak nonton juga, Bo. Boleh, ngapain? Jangan nonton kerbo, musrik. Emangnya istimewa kerbo itu? Enggak, itu kerbo ya kerbo. Kerbo tidak ada istimewanya. Istimewanya. Istimewanya dia adalah ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah mungkin ngasih keistimewaan ciptaannya Satu dengan yang lain berbeda, berbeda Tapi yang lebih saya khawatirkan Kalau kemudian malam satu surah Tambah sibuk nonton yang nonton kerboh nih Ya Judulnya apa itu? Cuci mata dengan mengotori Mata, mata ini Ini naudzubillah min, Dalik. Maka malam satu surah Kita isi dengan doa-doa Ya dengan doa-doa itu malam 13 Oktober sedikit, mumpung ingat ini ya mumpung ingat saya itu kagum sama kerbo kiai selamat uh, mesti ada yang protes kebo kayak jemengi kiai selamat kipir itu ya, ada protes gitu kan ya, kerbo kiai selamat orang Islam itu memang suruh ngasih nama kendaraannya bagus-bagus betul kan ya, suruh ngasih nama kendaraannya bagus, bagus, rasul ngasih nama ontanya juga bagus, bagus gak jadi masalah Nah, kendaraan kayak jeneng selamat kan pas to kebunis selamat. Jadi kalau dinaik biar selamat. Nah, masa kita punya kambing kasih nama kecelakaan. Naudzubillah ya? mindahli. Jadi jangan terlalu lebe. Kadang kita tuh terlampau apa ya, menyalah-nyalahkan sesuatu tapi tidak pada batasnya, tidak pada tempat tempatnya. Jadi nafsu nggak pas deh. Ya. Jadi nggak pas. Saya membahas sisi hebatnya acara kirab kerbau itu ya. Sisi hebatnya. Sisi he hebatnya, artinya saya sebagai muslim malu gitu loh, malu malu, kalau kerbo saja bisa mengumpulkan umat segitu banyak saya ini habib, kok gak bisa ya <tuh> betul tuh. jadikan itu semangat gitu loh kerbo, gak punya otak gak punya akal simbol kebodohan, ojo oh, koyo Kerbu, nyatanya tiap tahun bisa mengumpulkan orang ratusan ribu tanpa diperintah, tanpa disuruh. Sedangkan kita punya umat, kita ulama, kita punya ilmu mengumpulkan orang menjadi satu suara, nggak bisa. Betul. Berarti hebat siapa? Ostadnya sama Kerbu? Terus no. Terus Habibnya sama Kerbu? hebat siapa? Kerbu ya. Terus, gitu ya. Memang kenyataan kok ini kenya? kenyataan. Jangan bilang bib setan ikut andil di situ. Jangan bahas setan. Kita lagi bahas kar karbo. Ya kan ya. Coba lihat yang kedua. Yang kedua di pengajian membuat orang diem susah, betul Tuh. kan? Di masjid sholat jumat membuat orang diem susah. Dibilangi harap diam, hoten sedang hot khutbah. Jika anda berbicara saat khutbah, pahala anda akan mus, musnah. Macam-macam itu kalimatnya, ya kan ya? Bahkan ada satpamnya yang urusnya orang rame, shush, gitu ya. Nyatanya ya masih rah, rame. Kalau enggak rame pada tidur. Anehnya ini kerbo, selamat jalan. Tidak ada yang bicara. Sampai langkah kakinya orang yang ikut kirap terdengar dengan hebat. Sek, sek, sek. KB menang. Kerbo lewat pada diam. khutib ceramah, ngomong diwey. Mana yang lebih hebat? Terus lo? No. Lo saya itu nggak suka jelek-jelekin, ya. Yang jelek itu kan udah kelihatan jelek, ya kan ya. Tapi kita harus belajar dari kelebihannya biar kita bisa jadi lebih ba baik, kan begitu? Ya. Dan kalau masalah orang ambil teletonya kerbu itu jelek ya pasti. Ya teleton diambil, ditaruh di wajah kan tanda-tanda orang nggak beres, itu pasti. Oh, biar apa namanya biar berkah Oh masok berkah dari teledong, gak ada Barang najis bawa barokah Tidak ah, gak ada Kan gitu ya Bip kalau mengambil kotoran karbonnya boleh gak Bip Oh boleh, membantu Pemkot Solo Membersihkan kotoran, bagus Daripada di jalanan kan ya Bang Bagus Lah Bip kalau saya bawa pulang ke rumah, oh bagus Jadi pupuk kan, boleh pupuk kandang, cocok Boleh Tapi kalau diakini itu bisa mendatangkan Sebuah kebaikan Masa yang namanya teletrong mendatangkan keba kebaikan yang bisa itu Allah subhanahu wataala. Lalu katanya barokah. Iya kalau barokah wali itu bisa. Mosok barokah teletrong kerbuk kerbunya juga ngakak. Weh bodoh wa <laughs> kerbunya ngakak. Kamu mau barokah sembelih apa namanya sapi diwaria lah yakur korban. Nah itu dagingnya barokah. Jangan kemudian nanti ada kerbuk seperti tahun kemarin dulu itu ya kerbuk dibunuh ya. Dosa itu mendolimi apa binatang. Binatang enggak boleh dibunuh, bolehnya disem, disembelih. Tapi itu simbol kemungkaran. oh nabi saja, nabi saja. Itu di depan Ka'bah ada patung tu, ratusan patung. Rasul ketika di Mekah solat di depan patung enggak jadi masalah. Kenapa? Kalau bukan punyanya masa mau dihancurkan, bukan miliknya. Rasul tu ngajari kita yang baik. Kalau bukan milikmu jangan kamu hancurkan. lah itu nabi Ibrahim dulu menghancurkan patung. Wah ini mesti dalilnya gitu ya. Nah kamu tu umatnya Nabi Ibrahim atau Rasulullah kita ini umatnya Rasulullah syariatnya Rasul Rasulullah. Rasulullah tapi Nabi Ibrahim tak salah Nabi Ibrahim tidak pernah menghancurkan sesembahan orang lain nah, itu patung-patung dihancurkan Nabi Ibrahim tak ngancurin patung kalau Nabi Ibrahim mau ngancurin patung pastinya dihancurkan patung yang paling besar heh patung paling besar kamu disembah sebarang kamu dulu yang akan saya hancurkan nyatanya tidak justru patung-patung kecil yang dihancurkan yang besar didiamkan Kan begitu. Artinya Nabi Ibrahim tidak berencana untuk menghancurkan sesembahan orang lain, tapi pengin menyadarkan orang-orang yang nyembah patung-patung ter tersebut. Enggak merusak gitu. Kalau mau merusakkan yang paling gede dulu yang dirusak, ya kan? Nah, Maka kita harus harus cerdas jadi muslim. Harus cer cerdas. Nah, kalau udah cerdas begitu nanti kan orang berubah dengan sendirinya. Cita-cita saya itu suatu saat suatu saat kalau saya dikasih panjang umur Insyaallah bita'atillah suatu saat di Solo ini ya, Solo ini malam satu surah itu saya bisa ikut kirap jalan paling depan. Iya. Tapi ada tapinya. Pakai rebana ya Nabi salam alaika. Terus saya naik di atas kerbonya. Atas izin raja lo ya. Oh, nanya raja dulu. Oh, ini kan milik raja Solo kan ya? Tentu semua atas izin, atas izin Raja naik ke kerbunya Kemudian bersama rajanya Terbangan, ya Keliling so, Solo Kenapa? Karena sebetulnya Miturut orang yang ngajari saya Itu kerbu itu dilepaskan Kirab itu mengenang dulu Nabi ketika masuk Madinah Untanya suruh jalan di depan Nabi di belakang Karena untanya cari ru, rumah dan dengan -deng jawabannya no untuk kebus yang diculki. Paham? Ini versi Habib Novel loh ya. Jangan diakini. Oh, saya itu suka ngepas-ngepaskan yang api-api gitu loh ya. Daripada mikir yang elek eh. Elek, mikir yang bagus bah. Bagus. Kalau kita pikir yang bagus. Nanti akhirnya kan bisa dirubah niatnya jadi ba, Bagus. Kemudian bisa kita modifikasi jadi is. Islami sehingga akhirnya jadi saranada dakwah. Itu namanya merubah kemungkaran menjadi sebuah ketaatan. Itu cita-cita. Dengan begini aja dapat pahala. Enak ya? Enak. Ingat loh ya, ini pendapat saya pribadi. Yang mau berbeda juga, Bu, boleh. Boleh berbeda. Enggak jadi Ma? masalah. Saya juga enggak maksa orang sama dengan Sa. saya. Mau gitu juga, Bu, boleh. Nah, ya, tapi itu kan musyrik musyrik yang mana? Nah itu nyembah kerbau, yang nyembah kerbau siapa? Coba ditanya itu. Jadi kita jangan-jangan jangan mudah menyimpulkan orang nyembah kerbau ya. Jangan, karena itu menuduh orang musyrik, nanti jadinya kita musyrik. Kecuali kalau ada zahir ada kerbau disembah, oh, kerbau. Nah, lah itu namanya nyembah ker. kerbau itu musyrik. Kalau cuma jalan bawa kerbau, itu bukan kemus kemusyrikan kan banyak yang ikut jalan tu orang-orang sholat banyak tu, asal yang nonton yaudah sholat kok, jangan pernah nonton, bahkan berencana besok ngajak anaknya juga kan, oh ya, oh itu budaya, itu budaya. budaya adat istiadat, ya selama itu tidak bertentangan dengan syariat gak masalah, yang bertentangan kita luruskan, cuman anjuran saya daripada nonton kerbau malam satu surau, lawang dialon-alon tiap hari bisa ditonton, gitu kan ya, daripada kemudian apa namanya nonton yang nonton kebu apalagi na'udzubillah, allah min dalik malam satu surah nanti ikut saja pengajian bersama saya di kebak keramat setuju nah itu lebih manfaat kalau tidak ya silakan buat pengajian di kampung masing-masing nanti muncul lagi ada orang yang ngomong nabi tidak pernah mencontohkan malam satu surah buat pengajian berdoa kacau nonton kebuion rokok pengajian yo rokok sudah dia spia ini awake memang ini manusia itu kan aneh, ha? Aneh. Maka kita kalau nuruti kebanyakan manusia mesti mumat ya. Ya mesti mumat mu? Sudah terserah. Makanya saya katakan yang mau beda dengan saya tidak jadi ma masalah. Kita tidak memaksakan ya apa yang kita yakini kepada orang lain. Semoga barokah, semoga manfaat, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز انخطياتي والزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلق بسبيل نجاتي في حياتي ومماتي Allahumma inni tami'un fi atak Raghibun fi rizak Mustaslimun likodak Faktubni min awliyak Wasluk bisabila hudak Wa al-hikni bi'aswiak Wassalamualaikum si wa wa warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin uh, Sedikit mengucapkan terima kasih Kepada teman saya Mas Dodot seorang pelukis Di Jogja yang kemarin menyumbangkan lukisannya untuk Masjid Ar-Robbah dijual luku, lukisannya laku 10 juta diberi dibeli oleh kerabat Kesultanan Trebon ya. Ya, laku 10 juta kemarin kita pakai untuk melunasi relengnya ibu-ibu ini ya. Relengnya Ibu, Ibu. Jadi pelukis jalanan saja nyumbang buat Robbah Ya, eh, nyumbang buat Robbah karena tidak bisa apa-apa, bisanya lukis Manggil saya Pak D. Novel <SILENCIO> Omonglah Pak D. Novel ya Aku nyumbang lukisan untuk orang Pak D. Novel gitu ya. Ini juga Pak D ya. Walaupun masih muda ya Pak oh, Pak D Nah, sebetulnya granit di atas itu kan tidak mahal ya, Paling pol, total itu paling pol Sekitar 40 juta Paling pol Kalau memang ada orang-orang yang berharta Dibukakan hatinya sama Allah Itu satu orang selesai ya tapi sampai malam hari ini, memang Allah belum menentukan orang berharta yang nanti melunaskan granit itu. Kelihatannya itu karena diduduki sama orang-orang yang mulia. Memang harus harus dari orang-orang yang hatinya mu, mulia. Nah, mungkin ini dari patungan kita bareng-bareng gitu ya. Patungan kita 5.000, 10.000, insya Allah Jumat yang akan datang itu ja, jadi. Karena ini bagian yang paling penting lantai yang dipakai untuk sholat, untuk zikir untuk ngaji dan lain sebagainya diijak terus selama-lamanya. Saya juga pengin ini dari dari orang-orang yang dari hatinya ya, dari hatinya karena tempat duduk itu nanti yang mendatangkan baroh, barokah. Ada teman-teman yang sudah transfer alhamdulillah, ada yang transfer 3 juta, ada yang transfer 2 juta, dan transfer 1 juta titip untuk apa namanya? untuk lantai itu. Tapi belum ada yang transfer 100 juta belum. Ya siapa tahu setelah tayangan berikut ini ada yang transfer 100 juta ya. Amin Allahumma. Amin. Kan berhayal dulu boleh itu? Boleh. Hayal yang baik-baik itu berarti saya husnuban pada yang non-nonton. Terima kasih. Demikian. Wabila taufiq al-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah li Muhammad dafa ikmalul furqan. Allah yaj'al hum min awlad salimin waj'alhu kurrata ayyi sayyidil mursalin wali aslafi as-salihin aslafin as-salihin waj'alhu kubran li walidayhi ila hadratin bi ism rahmanir rahim alhamdulillah ya rabbil